Mitra bisnis Kompas menulis Indonesia adalah sebuah bangsa multikultur tapi tidak memiliki budaya pluralisme. Terbukti masih banyaknya kekerasan beragama yang terus terjadi. Seorang tokoh agamawan mengatakan setiap orang bebas beribadah menurut agamanya. Negara tidak berhak menyatakan sesat atau tidak karena negara tidak punya hubungan langsung dengan Tuhan. Kementerian agama juga dihimbau untuk tidak memihak kepada agama tertentu. Untuk membicarakan hal tersebut. Saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Garuda Food, Sudamek AWS. Pak Sudamek, apa komentar Anda? Pada waktu, waktu The Founding Fathers itu merumuskan ungkapan yang sangat sebetulnya mulia sekali, yaitu adalah BINIKA Tunggal IKA. Pada saat itu harus disadari bahwa BINIKA itu adalah suatu kenyataan, realita. Tunggal IKA-nya ini memang masih merupakan arah yang akan kita tuju. Namun kemudian memang program secara khusus yang dilakukan katakanlah dengan dipimpin oleh Pemerintah tentunya dalam rangka utamanya barangkali di sini katakanlah mungkin dari berbagai departemen, bisa dibatkan sampai Menko Kesra barangkali untuk katakanlah mengadakan sebuah program secara khusus untuk mewujudkan atau menyusun sebuah roadmap sehingga bisa mewujudkan bagaimana antara realita dengan tujuan yang dicita-citakan itu tidak terjadi gap yang sebesar seperti sekarang. Realitanya memang kita ni plural, tetapi kemudian cita-citanya untuk menyatukan itu masih to go gitu. Ini yang menurut saya harus dilakukan pendekatan. ...cara by design kita tidak bisa... Melepas gitu saja, seolah-olah itu akan dengan sendirinya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Nah, itu yang saya kira langkah pertama yang harus dilakukan. Kemudian kalau dipertanyakan apa yang terjadi kok sampai realita memang udah berbeda. Tapi toh mereka masih tidak bisa menyatukan dirinya. Persatuan tidak terjadi ya karena menurut saya karena kita manusianya ada kesenderungan melihat setelah sesuatu itu dari perbedaannya. Manusia memang diselimuti dengan kabut gitu ya. Kabut yang dalam pikirannya dia yang menyebabkan manusia Terperangkap dalam dualisme, sesuatu yang barangkali sesuatu yang abstrak, tetapi sesungguhnya realitanya adalah demikian. Kabut yang menyelimuti pikiran manusia sehingga terperangkap dalam paradigma yang dualistik itulah yang kemudian menyebabkan kita melihat kehidupan ini selalu dari perbedaannya, dan kemudian permasalahan selanjutnya adalah kemudian perbedaan itu dipermasalahkan. Tidak dilihat sebagai sebuah kekayaan, tapi dipermasalahkan. Nah ini yang kemudian membuat orang jadi Sulit untuk menerima perbedaan, bersikap toleran, mengardain pandangan atau pendirian yang ada pada diri orang lain. Malah yang terjadi sebaliknya sekarang ini budaya untuk memaksakan pandangannya bahwa seolah-olah pandangannya adalah yang paling benar. Itulah kemudian kalau perlu diikuti dengan kekerasan gitu kan. Dalam situasi seperti ini memang tentunya bisa ...diperkirakan bahwa perbedaan-perbedaan yang semakin meruncing itu akan terjadi. Bahkan secara global sudah diramakan oleh Samuel Huntington dalam bukunya yang The Class of Civilization itu kan. Namun demikian semua kondisi yang bisa dimengerti itu karena kita sedang berproses terjadi proses demokratisasi di negara kita... ...tidak berarti bahwa itu kemudian harus kita diamkan. Ini harus manage. dan sekali lagi negara dalam hal ini khususnya melibatkan tidak hanya pemerintah ya kalau saya katakan negara itu berarti baik pemerintah maupun lembaga eksekutif legislatif dan yudikatif harus tiga-tiganya memang berperan di dalam meminus kondisi yang seperti ini. Karena kalau tidak, memang proses demokratisasi itu akan berputar-putar, dan yang ditakutkan adalah bukan berputar-putar itu sebagai sebuah proses yang dinamis, namun bisa saja menjadi sebuah proses disintegratif gitu. Nah kalau itu terjadi, tentunya ini kan adalah proses demokratisasi yang terlalu mahal, yang tentunya tidak pernah kita kendakin begitu kan. Lalu menurut Bapak, apa hal yang mendesak untuk dilakukan agar budaya pluralisme kita bisa semakin berkembang? Kalau mau meningkatkan tingkat pemahaman bangsa kita dalam soal pluralisme, tentu itu adalah sebuah proses yang tidak bisa dilakukan dengan cara quick win. Itu adalah sebuah proses yang memang panjang. Itu melalui pendekatan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Dan oleh sebab itulah kemudian, harus dipikirkan semua kurikulum termasuk gurunya, termasuk pembicaranya, itu semua memang harus dipastikan bahwa mereka memang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme seperti ini. Namun sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada obat yang mujarab dalam waktu singkat Untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan kita terhadap nilai-nilai yang sifatnya pluralisme seperti ini Namun pendekatan yang bisa dilakukan dalam waktu singkat oleh pemerintah adalah pendekatan hukum Pendekatan hukum dalam arti bagaimanapun hukum kan merupakan salah satu norma yang paling tinggi tingkat ini untuk ditegakkan ya Jadi enforcementnya itu adalah yang paling tinggi bagi mereka yang menabrak rambu-rambu hukum ...dengan alasan eksklusifisme atau apapun, itu memang harus ditindak secara tegas. Misalnya hmm. memaksakan kendaknya, bahkan melakukan kekerasan. Itu kan bisa dilihat dari segi hukum bahwa melakukan kekerasan itu pun juga... ...udah pasti merupakan pelanggaran yang sifatnya pidana. dia. Nah, law enforcement utamanya dalam menegakkan hukum pidana ...itu menurut saya sudah sangat membantu untuk memberikan efek jera... ...kepada mereka-mereka yang sedikit-sedikit ingin memaksakan kendaknya... ...bahwa negara ini masih ada gitu... Kita ini hidup di dalam sebuah hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan yang kemudian harus kita patuhin. Tidak bisa kita mau maunya sendiri. Saya kira itu yang kalau mau quick win dilakukan adalah itu. Demikian Presiden Direktur Garuda Food Sudamek AWS. Saya Wendi Lim.